Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan Hafid dari jurusan PAI. Uh, saya sangat tertarik sekali dengan materi yang diberikan oleh para pemateri hari ini. Khususnya saya sangat mengapresiasi kepada Kang Wawan Arwani. Saya kira tepat dan jitu saat ini untuk mengkonter paham-paham yang namanya, kira-kiranya itu meresahkan masyarakat jadi kalau kita pengen Islam kita ini damai kita kembali kepada tradisi kita saja gitu kan kadang kita tidak ngerti, ada orang tidak ngerti ngaji jurnia, ya, ngaji safna nah, tiba-tiba langsung bicara tentang Quran tentang hadis jadi, aneh ini ya, pertanyaannya pak jadi nah, pertama saya apresiasi, kemudian yang kedua ini saya sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh Bapak Buya Yahya. Buya Yahya. Uh, beliau menyatakan gini. Yahya. Ya. Jadi uh, sepertinya Syiah itu adalah sesuatu paham yang apa namanya sangat-sangat berbeda dengan kita dan bisa berpotensi merasahkan umat Islam kita khususnya kalangan santri, kalangan NU. Kalangan tradisionalis, saya yang saya ingin tanyakan ada dua. Yang pertama sebenarnya perbedaan antara ahlu sunnah dan syiah itu bersifat usul atau bersifat furoh. Kalau itu bersifat usul, seharusnya semua umat Islam tidak boleh ada yang berbeda. Seharusnya semua orang Islam tidak boleh ada yang menganut syiah. Faktanya. Imam Zaid bin Ali bin Ali Senal Abidin rahimahullah taala, beliau menyatakan dirinya sebagai Syiah meskipun madhabnya mirip dengan madhab Imam Ashfi'iyi radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Imam, Al, ya, Imam Zaid ini tidak menyatakan? Gimana, itu, uh, uh, itu. Jadi kalau itu termasuk urusan usul, usul yeah. seharusnya Imam Zaid tidak boleh menyatakan dirinya sebagai Syiah. Seharusnya Imam Zaid menyatakan dirinya sebagai baik terima kasih nanti dulu ada masih ada pertanyaan ya mas biar ini waktunya biar ini yang jawab semua yang kedua ini saya membaca marojit dari syiah katanya kita belajar syiah harus dari kitab syiahnya jangan dari kitab al sunnah saya baca kitabnya abdul hussein al musawi abdul hussein al musawi punya kitab namanya al Muraja'at dalam kitab itu Abdul Husain Al-Musawi menyatakan hubungan Syiah dan Sunni itu adalah hubungan sebenarnya sangat normal Dulu banyak sekali rawi-rawi dari Imam Bukhari bahkan Imam Muslim mengambil dari rawi-rawinya dari orang Syiah Jadi tidak ada sekat Kita bergaul biasa aja, perbedaan itu sudah biasa Baik, gitu. terima kasih Pak, sudah kami tangkap Pak. Ya, gitu ya, Terima kasih, terima terima kasih. kasih. Baik uh, Kepada Bu Ya Semoga untuk bisa di sampaikan tentang tadi pertanyaan yang tentang perbedaan antara syiah dan halus sunnah apakah dalam ranah usul atau yang lain? Mangga. bismillahirrahmanirrahim Saya Islam Nusantara atau Islam Internasional? Internasional? Eh, saya Islam Nusantara atau Islam Internasional? Ini. Ha. Baik, kalau anda belajar tidak meyakini kebenaran berarti anda tidak belajar. Sangat salah jika dalam belajar tidak meyakini sebuah kebenaran. Ini rumus. Apalagi urusan keimanan dan akidah. Adapun masalah perbedaan, inilah akhlak dihadirkan. Tapi kalau kita berbicara tanpa meyakini, seorang mujtahid tidak akan ijtihad kecuali sampai kepada Dhan. Dugaan kuat ini adalah kebenaran, biarpun mungkin salah, tadi disinggung Imam Syafi'i ngomong. Tapi kalau tidak menduga benar, tidak akan diambil. Itulah pendidikan dan itulah kajian ilmiah. Kemudian di saat saya berbeda dengan satu ustaz yang lain misalnya, atau anggap saja mujtahid dengan mujtahid, tilhad dong. Perbedaannya dalam hal apa? Alkah perbedaan yang masih diperkenankan masuk khilafiah. Perbedaan harus ada dari dulu. Dan perbedaan itu karena yang satu meyakini benar A, yang satu benar B. Kalau dikatakan ini menjadi sebab permasalahan, tidak? ini ini kesalahan dalam memandang perbedaan. Ya, harus jelas. Kemudian di situ ada perbedaan usul. Perbedaan furuk. Jadi harus, yang mengambil furuk pun harus meyakini. Atau tidak jadon. Don itu sedekat dengan meyakini. Don. Seorang mujtahid? Tidak mungkin. Mengambil sebuah hukum kecuali istirahatnya sampai kepada dugaan kuat. selagi belum mendika, haram dia mengambil hukum tersebut. Maka kalau anda belajar akidah enggak meyakini, anda tidak belajar akidah. Belajar seni itu. Harus meyakini. Orang siah kalau tidak meyakini akidahnya siah, jangan diajak diskusi. Karena dia tidak bisa. Karena dia punya keyakinan kalau siah menurut dia adalah paling benar. Saya pernah diskusi dengan orang yang Kristen. Saya tidak mau duduk dengan orang Kristen yang tidak meyakini Kristen ada yang paling benar. Saya akan meyakini Islam yang paling benar. Maka ada orang Islam yang mengatakan Kristen juga beda dengan enggak beda, enggak. Saya harus duduk dengan orang Kristen yang meyakini eh, Kristen ada paling benar spontan dia mengatakan, "Aku adalah meyakini Kristen paling benar." Oke. Okay. Saya meyakini Islam paling benar, engkau meyakini Kristen paling benar, baru setelah itu ada. Loh, sekarang ada hal yang kita tidak boleh saling saling bermusuhan. Kalau sudah ada perbedaan karena perbedaan usul. dari dulu Nabi Isa adalah Nabi menurut saya. Menurutmu adalah? Menurutmu adalah Tuhan. Saya tidak bisa nerima. Dan jangan dipaksa. Dan saya pun tidak memaksa kamu. Sama engkau tidak bisa percaya Nabi Muhammad. Ini dengan orang Islam. -orang. Dengan orang-orang akidah lain termasuk syiah. Ada perbedaan furu, Ada. Perbedaan furu, Ada. Akan tapi di sini. Harus dijelaskan supaya orang tidak kabur. Makanya kita jangan dikaburkan orang. Lalu dianggap sama. Tidak perlu kita meyakini. Kalau meyakini nanti menjadi onda. Kita harus yakin dulu. Baru setelah itu kita makna toleransi itu gimana sih? Selama ini yang dikemar-kemurkan. Toleransi itu adalah meyakini itu sebetulnya enggak boleh masuk atau enggak boleh bersama kita cuma karena satu hal diperkenankan. Harus kalau kalau dia dari awalnya boleh enggak ada toleransi. Kalau tidak ada perbedaan dari awal tidak ada toleransi di sini. Justru perbedaan ini dijelaskan bukan kita menampakkan perbedaan untuk perang agar kita tidak menipu orang oh, dianggap sama ternyata tidak sama. Heboh nanti. Syiah dengan Ahlussunnah adalah berbeda haruslah gitu. Akan tapi kita kedatangan tamu orang-orang Syiah. Makan dengan saya makan dengan orang Syiah. Sebab, tapi perbedaan tetap perbedaan. Tidak bisa, tidak boleh saya mengatakan bahwasanya Syiah adalah sama dengan Ahlussunnah atau tidak ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan perbedaan furu'iyah akan tapi kita harus berbicara di situ ada perbedaan usul. Sumber pengambilan hukum. Masalah imamah baik. Bagaimana imamah menurut mereka? Orang syiah? Sejauh mana atar atau buah daripada keyakinan tentang imam di saat mereka menyikapi orang lain? Orang sunnah, orang sunni ahli sunnati wal jamaati Bagaimana tentang riwayat-riwayat hadis ahli sunnah? Yang menurut kita adalah mutawatir dan menghadirkan satu hukum yang permanen atau yang disebut dawabit termasuk kohalifan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar termasuk cahidat Aisyah Frawi hadis yang sangat banyak Imam Abu Hurairah dan sebagainya Ini itu lebih agung daripada bapak saya, biarpun orang katanya, bu ya saya mesra denganmu. Tapi kalau bapak saya dicaci, saya marah. Kalau saya tidak marah, saya dungu. <tik> kalau sudah bisa menghentikan ini, baru nanti ketemu karena ini ursul. Jangan dianggap ini furo karena apa urusannya mengkafirkan orang besar, saibin abu karim, sayyidina alaihissalamu, sayyidat aisyah, alaihissalamu, dan seterusnya. Memang nanti ada sebagian daripada orang siah yang mulai menarik hal ini. Akan tapi apakah engkau menarik pendapat ini diterima dan siapa engkau? Usulmu itu seperti apa? Jadi seperti itu, perbedaan ada jadi ada perbedaan usul. Lah kalau sudah perbedaan usul, ini harus ini IAIN siap harus memfasilitasi untuk bicara tentang perbedaan di mana. Tapi bukan untuk gulat, jangan khawatir. Saya kalah kalau gulat, saya kurus kecil saya. Jadi, anda saya enggak bisa gulat saya, tidak pernah latihan silat, silat dan sebagainya. Tapi kalau disuruh insya Allah siap siapa saja, termasuk uh, dari golongan yang lain misalnya wahabi yang suka dan sebagainya kita bisa diskusi yang baik, bukan berantem, diskusi ayo, jangan dibohongi, umat yang merah katakan merah, yang hitam-hitam ini jelas menjelaskan umat tidak boleh menanamkan kebencian dia hanya menjelaskan si ah adalah, ayo dia kita tarik kembali karena orang Indonesia adalah ahli sunnati wal jamati kalau ada saudara kita terjerumus dalam syiah maka ayo kita kembalikan dengan kelembutan aslinya lembut dan memang kita tidak setuju dengan Islam yang mencacikan Allah dan sebagainya mestinya Dr. Arwan waktu mengatakan transnasional syiah langsung dimasukkan di sini. tapi tidak disebut tadi, harus sebutkan transnasional wabi ini masuk syiah, harus di situ. dan semua orang yang mengangkat Islam Nusantara harus memasukkan syiah dalam transnasional, kalau memang serius tidak boleh disembunyikan syiah Ahmadiyah tidak boleh sembunyikan. Kenapa? Untuk menjelaskan. Baik, ini ini harus jelas. Anak-anakku semuanya ini adalah anak-anakku. Kalau belajar serius, akan tapi kelembutan ada. Hari ini kita membantu orang Nasrani yang kelaparan, ada. Tidak ada masalah. Orang Syiah yang kelaparan, tidak ada masalah kita bantu. Akan tapi menjelaskan kebenaran, tidak. Dan ilmu jangan ditutup-tutupi ilmu harus kebenaran semacam ini, jadi harus kebenaran diyakini, baru disampaikan kalau ternyata ada perbedaan, ditimbang, perbedaannya berat atau tidak kalau berat membuat keresahan, kita ngalah, dalam khilaf kita ngalah Ini khujjah takiyah mereka mungkin ini adalah akan tapi di saat urusan-urusan yang berat begini bapakku di Allah, bapakku dicaci, bapakku dikafirkan harus selesaikan ini dengan kajian ilmiah kalau memang ternyata nggak bisa, karena usulnya berbeda, kamu pakai kutub ini, saya kutub ini akan, kalau begitu sudah, jangan dikatakan kita sama kita beda, tapi kita tidak boleh perang. Selesai. Abdul Hussein dengan Al Bashari itu adalah dialog yang dipalsukan itu. Biar orang Syiah membela ini, akan tapi dia tidak pernah ketemu dengan Al Bashari secara langsung. Itu ditulis begitu saja, akan tapi banyak celah. Dan hal itu bisa diskusikan khusus tentang bagaimana mengkritisi tentang Abdul Hussein di saat menceritakan tentang hubungan Syiah dengan Sunnah. Seolah-olah dia telah berdialog dengan seorang alim besar, Syaikh Al Bashari, itu adalah tidak pernah terjadi ini masalah itu, biarpun nanti sebagian orang syiah mengatakan itu pernah terjadi akan tapi tidak ada dari murid Al-Bashari yang mendokumentasikan ini atau menceritakan ini akan tapi yang tahu adalah Al-Bashari punya petuah-petuah fatwa-fatwa di dalam buku yang lain menjelaskan mereka adalah tidak sama dengan syiah jadi banyak buku-buku dan kadang juga ada dari golongan wahabi memalsukan buku atas nama ini, atas nama ahli sunnah atas nama syiah, dia bohong, ada dalam beragama tidak boleh berbohong, ada Sebagian Wahabi karena mengantemi syiah, dia menulis buku atas nama seorang syiah. Padahal dia adalah orang Wahabi asli. Mengantemi syiah dan sebab tidak begitu caranya. Kita tidak boleh berbohong. Baca buku syiah, usul syiah itu ada. Dari kutubul kutubu al-arba'ah dan kitab-kitab yang muqtamad yang dipegang oleh mereka dari ulama ulama besar itu ada. Dan kita bisa membacanya. Dan itu bisa dihadirkan di mahasiswa untuk bisa membacanya. Saya mohon kepada semua. Adab dan tata kerama harus nomor satu. Cacimaki tidak ada guna. Baik, satu kemudian sebagai penutup, dari sini sudah kebaca, saya berbeda dengan beliau, bagi saya Pancasila bukan agama, bagi beliau Pancasila adalah agama, perbedaan. Perbedaan di sini, di sini ada perbedaan yang sangat, akan tetapi Pancasila dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama, ini beda, tapi Pancasila bukan agama kita banyak ini. Kemudian ini di sini perbedaan. Jadi jangan sampai kita meniadakan perbedaan satu. Yang kedua, kita berpegang kepada ahli sunnati wal jamaati punya usul yang harus dipegangi. Menurut beliau, usul adalah bagian daripada ijtihadnya para imam bisa dilanggar seolah-olah kan begitu dari bahasa mengentengkan usul, ini ada perbedaan dan dia akan bisa ketemu. Karena usul bagi ahli sunnah harus dipegangi. Jadi ini ini harus paham makna ini anda pelajar semuanya, mengerti mana yang harus saya pegangi karena usul kembali kepada referensi hadis Nabi Al-Quran bukan usul itu buat cetusan usul itu ada dua bid yang sering tawabit masalah dalil qut id dalal, qut il dan sebagainya dibahas oleh pakar usul fikih sehingga membedakan mana yang tawabit, mana yang tidak boleh orang diganggu ini perbedaan di sini ada perbedaan maka tidak akan bisa ketemu kalau sudah begitu berarti kesimpulan kami adalah kita jangan bermusuhan jangan perang, akan tapi ketahilah mengatakan perbedaan ini harus ada supaya kita tahu kita ini beda dari awal jangan disama-samakan baru nanti kita Yu akur untuk kita saling tidak menginjak wilayah wilayah yang engkau bakal tersinggung aku tidak akan sebut, yang aku bakal terjemung tidak akan kau aku sebut, tapi kita beda loh ya ini kan perbedaan gak gulet saya, kalau gulet kalah saya begini gak ada perbedaan, tapi saya bersama man saudara saya, akhi filah insyaallah semuanya insyaallah selamat pada akhirnya nanti. Jadi tapi menampakkan perbedaan saya harus jelas. Di sinilah insyaallah kesimpulan yang kami hadirkan, semoga semua ketemu kebenaran dan nanti insyaallah pak janji kita adalah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebenaran-kebenaran harus sampaikan usul-usul furu' furu' ini ada di dalam semua akidah, apakah itu Syiah atau Ahlussunnah, ada usul ada furu'. Jangan ditiadakan itu. Baik wallahualam bissawab.